Dalam kalender pendidikan ada libur. Kalau pondok mengumumkan kepada wali santri... Tolong jemput anaknya ini liburan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena bapak ibu malas, anak di rumah bikin repot. Ustazah gak bisa jemput biar anak saya di pondok saja. Gak ditengok gak diapa-apain. Ini bikin jenuh di pondok. Akhirnya dia di pondok karena sepi gak ada. Temannya pulang dari rumah cerita... Kemarin saya dengan Abi saya piknik begini-begini. Umi Ana bikin begini. Abi begini. Terus cerita. Dia bengong terus. Ih, bapak saya ini bagaimana? Akibatnya Pak Hadirin. Karena dengar ceritanya begitu mesra. Begitu asyik, Begitu senang. Gembira. Bahagia. liburan dengan orang tuanya begini-begini. Dia dipondok. Sendiri. Sepi. Tidak ada apa-apa. Akhirnya dia muncul. Kejenuhan tambah. Tambah, tambah, tambah, tambah, tambah. Bikin ulah di pondok. Apalagi temannya pulang bawa jajan banyak. Orang tuanya bikinkan kue ini, ini, ini, ini semua. Dia gak ada kiriman dari orang tuanya. Dia kepingin gak bisa. Akhirnya dia ngambil punya temannya. Nyuri jadinya. Hati-hati orang tua. ya Anak kita di pondok memang. Tapi pondok sudah memberi fasilitas. Ada liburan, ambil. Ajak anak rekreasi, refreshing singnya dia pulang di rumah senang besok berangkat ke pondok lagi senang di pondok juga senang begitu bagaimana menyenangkan anak belajar singnya anak senang belajar dan belajar dengan senang itulah jangan bikin jenuh